إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضي الملك ومن يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa fil nar thumma amma ba'd ikhwani fi din wa akhwati fi allah rahimani wa rahimakumullah jami'an pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada allah azza wa jal atas limpahan rahmat taufik dan juga Kesempatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Pada pagi hari ini Menjelang siang Allah subhanahu wa ta'ala Kumpulkan di tempat Yang mulia Yaitu rumah Allah Azza Azzawajal Dalam rangka Mengevaluasi Memurajaah kembali apa yang setelah kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala berupa berbagai macam bentuk ibadah rangkaian ibadah baik yang farbu maupun yang nafilah agar kita berharap apa yang kita amalkan benar-benar sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan mencocoki tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu yang di sana dikaji dan dibahas seputar agama Allah Subhanahu wa taala baik yang terkait dengan fikih ibadah yang kaitannya dengan akidah ataupun muamalah tidak boleh bosan bagi kita untuk mengkajinya. Kita harus benar-benar berupaya untuk mengembalikan semua permasalahan dalam kehidupan ini apa yang kita jalani dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai muamalah kita kepada manusia yang lainnya baik itu kepada orang tua kita, pada anak-anak kita maupun kepada keluarga kita wajib bagi kita mengembalikan semuanya bimbingan tersebut kepada bimbingan al-qur'an was wasunnah sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat rasulullah saw ritwanul lah alaihim ajma'in dan dipraktekkan pula dilanjutkan tongkat estafet itu oleh para ulama salafus salihin dari kalangan tabi'in wa asba'ut tabi'in ikhwani fid din 'azza Allah wa iyakum al-syekh salal fawzan hafizhahullah pernah ditanya ditanyakan kepada beliau hal fasadul awlaq minal ibtila yang ada kaitannya dengan kerusakan yang ada baik itu kerusakan muncul dari luar keluarga kita masyarakat kita ataupun kerusakan itu muncul dari dalam keluarga kita karena tentunya sebelum kita baca bagaimana Ucapan As-Sheikh Salal Fauzan Habibullahullah menjawab pertanyaan Murid-muridnya Atau pertanyaan Yang diajukan kepadanya Kita Harus punya komitmen Kita harus punya Satu tujuan Misi Yaitu Benar-benar Kita ingin menjadikan Sekup terkecil Dalam masyarakat yaitu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh dengan ketenangan. Keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan dalam memutuskan sebuah perkara keluarga yang menjadikan takwallahi azza wajal ketakwaan itu sebagai jalan keluar dalam mengatasi problematika dalam kehidupan keluarganya akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga dalam keluarga ibaratnya sebuah samudra yang seorang nahkoda dituntut untuk mengarahkan awak kapalnya, merah atau untuk menjalani, perahu tersebut sampai ke tujuannya dengan selamat. Tentunya terus berbagai macam ujian, badai, topan, dan yang lainnya akan menerbanya. Disitulah manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ia selamat sampai tujuan meraih rida Allah subhanahu wa ta'ala, Ataukah dia harus hancur kapal itu berkeping keping Barakallahu fikum Tidak mencapai apa yang telah diidam-idamkan Dan diimpik-impikannya dalam sebuah keutuhan rumah tangga Ikhwanifidin azan ya Allah wa iyakum terkhusus Pada siang hari ini kita mengkhususkan Kajian ini terkait dengan sekup masyarakat terkecil kita bagian dari keluarga yang sangat kita nanti-nantikan hasil dari pendidikan yang kita jalani yaitu keluarnya generasi penerus dakwah ini yaitu munculnya anak-anak yang salihin dan salihat dan ini program yang besar tidak main-main program ini adalah program yang besar di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintah Juga kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu Bagaimana mereka membimbing keluarganya Bagaimana mereka bergaul dan bermuamalah dengan anak-anaknya Sehingga bermunculan di antara mereka anak-anak yang saleh Dan juga sebagian dari mereka tidak berhasil Di dalam menyelamatkan anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Bukan berarti ketidakmampuan mereka dalam mendidik akan tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sebagian anak-anak dari manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala harus berakhir di mulut raka jahannam iya billah. bila ikhwani fiddin rahimani warahimaku mullah tentunya kerusakan yang ada pada keluarga khususnya menimpa anak-anak kita ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan hal fasadul aulad minal ibtila apakah kerusakan pada anak-anak itu termasuk di antara bukti kerusakan afwan Apakah di antara bukti ibtila ujian bagi manusia? Qala, na'am, ya. Al auladu minal ibtila. Putra dan putri kita itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dengan tegas innamal amwalukum Wa'auladukum fitnah Hanyalah harta-harta kalian Dan juga putra dan putri kalian Merupakan fitnah ujian Ujian yang akan menyaring Apakah ia memang benar-benar jujur Dalam mengasuh anak-anaknya Ataukah justru dusta dalam pengaturan dan pendidikan anak-anak. Fitnah apakah dia nanti bersabar untuk menjalani berbagai macam ujian itu, meluruskan berbagai macam kerusakan itu, berupaya menasehati, membimbing, memperbaiki, mengarahkan ataukah justru ia menjadi orang-orang yang hanya bisa membiarkan anak-anaknya Nam tidak mengarahkannya, tidak membinanya Dengan kata lain diterlantarkan. Tidak ada nasihat, tidak ada teguran, tidak ada arahan. Fitnah. Kala, yakni ibtilaun wa mithhanun. Kata Syekh, fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian dan juga cobaan. Hal tohsin terbiatarum, apakah mereka atau kamu benar-benar baik dalam membimbing mereka? Watasbir alaihim, apakah kalian juga bersabar terhadap tingkah laku dan pola mereka? Mau tidak mau kesabaran sangat dibutuhkan. Ketika kita menghadapi anak-anak ya. Terkadang anak-anak itu Kenakalannya itu Ingin diperhatikan Cari perhatian Caper Jadi kalau dia Ditegur atau dimarahi itu senang Walaupun dengan cara yang salah sudah tahu masalah ini berbahaya, dia naik ke lemari ini berbahaya akan jatuh. Tapi dia tidak akan berhenti kalau enggak ditegur. Ya. Ini tipe-tipe anak tersendiri seperti itu. Manja, pinginnya ditegur terus. Ada yang seperti itu. Ya. Syukur pokoknya, ayo enggak boleh, pula senang dia ketawa. Cari sensasi. Ya. Sabar enggak? Kan? <tuh> Barakallahu fikum. Wa taqū 'alaihim wa ātīhim huqūqahum. Apakah para orang tua, para pendidik yang diamanati anak-anak mereka, mereka bisa memberikan kepada anak-anak tersebut mencurahkan perhatiannya, memberikan kepada mereka hak-haknya ataukah tidak? Farum ibtilauhum bihanum mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dan juga cobaan bagi setiap waktu. rahimani wa Betapa nikmat ketika seorang berhasil Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang menjadikan bimbingan Allah dan rasulnya dalam mendidik anak-anaknya. Tentunya dengan berbagai ujian dan cobaan tadi Lalu kemudian dia berhasil mendidiknya Sehingga dia menjadi anak-anak tersebut sebagai anak-anak yang saleh, Anak-anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya Pasti dia akan taat kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya Nah Proyek kita ini Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Ini proyek besar Membutuhkan modal besar Membutuhkan pikiran yang Barapallahu fikun banyak tercurah kepadanya Dan membutuhkan kerjasama yang solid At-Taawun. Nah Duhai kiranya anak-anak itu Menjadi anak-anak yang -anak soleh Maka tentunya Para orang tua akan mendapatkan Hasilnya Bukan orang lain ya. Bukan orang lain dulu Yang mendapatkan hasilnya Orang tua yang akan mendapatkan hasilnya Juga masyarakat yang luas Akan menerima Keberkahan Dari apa yang diamalkan oleh anak-anak tersebut Disebutkan oleh Asyik al-Bani rahimahullah Ketika beliau menulis salah satu nasihat dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau menyatakan mayyituhu waladussalih minal a'malis solihah fa inna liwalidaihi mithlu ajrihi. Apa saja yang telah diperbuat diamalkan oleh anak-anak yang saleh berupa amalan-amalan ibadah, amalan-amalan salehah, ketakwaan, sedekah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bagi kedua orang tuanya ayah dan ibunya akan mendapatkan semisal pahala yang diperbuat oleh anak-anaknya. Dunia yang kusomin ajarih syaitan, tanpa terkurangi sedikitpun pahala ajarnya. Orang tua tak mampu membaca Al-Quran dan menghafalnya, tak mampu. Si anak setiap hari dia membaca, memuroljah Al-Quran, menghafal Al-Quran dan juga mempelajari kandungan dan maknanya. Luar biasa Pahal yang didapat oleh anaknya Juga didapat oleh orang tuanya Duna ayangkus Tanpa terkurangi sedikit pun Tambah lagi Anaknya mengajarkan Al-Quran tersebut Dia amalkan Pendidikan Al-Quran Yang dia dapatkan Dia ajarkan kepada yang lainnya Bahkan dia sampai Hafizul Quran misalnya terus dia berupaya menjaga hafalan-hafalannya sehari dua juz, sehari tiga juz dengan hitungan satu huruf di dalam Al-Quran sepuluh kebaikan ya. satu huruf di dalam Al-Quran sepuluh kebaikan dilipatkan dan sekian kali lipat dilakukan, diamalkan oleh anaknya orang tua pun akan mendapatkan ajar tersebut, tanpa terkurangi sedikit pun kenapa ya ikhwa? Kok bisa orang tua dapat bagian tersebut? li'annal walada min sa'iha wa kasbihah karena anak ini termasuk hasil dari upaya dia dan juga apa yang telah diupayakan diusahakan terhadap anak tersebut. Yaitu hasil upaya dan usaha dia. Para orang tua Wan lay salil insani illa masa dan manusia seorang manusia tidak akan mendapatkan ajar ganjaran dosa dan yang lainnya kecuali apa yang telah diupayakan. Wal walad kata Syekh min sahih wa kesbiha dan anak itu termasuk apa hasil dari upaya dia. Tidak ada ayahnya, dia tidak akan punya anak Tidak ya? ada ayahnya, ya anaknya tidak akan ada Ini maksudnya Wakat kala sallallahu alaihi Wasallam, Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda Inna aqyabu ma akalal wa akalal rajul min kasbihi Sesungguhnya perkara yang paling baik Yang dimakan oleh seorang adalah hasil dari jeripayahnya Bukan hasil meminta-minta Hasil dari jeripayahnya Dia bekerja, dia mendapatkan hasil Lalu hasil itu diberikan Dibelikan makanan Lalu dia makan dari hasil, dari upaya yang dia usahakan Itu adalah harta yang terbaik bagi dirinya Wainna waladahu min kastihi Bahwasanya anaknya anaknya yang sekarang ini ada di rumahnya tinggal bersamanya, buah minkas itu adalah hasil dari upaya dia juga. Nah, ikhwani qadim, alaikum. Maka dari itu pembahasan yang seperti ini, ya ini lagi lagi trending topic. topik, topik-topik yang sangat diutamakan oleh para asal tidak wal ulama. Kenapa? Karena dengannya diharapkan para orang tua, Para aulia, para wali-wali, nah, yang di dia diamanati seorang anak, dia bisa memahami apa yang wajib baginya untuk dia tunaikan terhadap anaknya. Sehingga diharapkan darinya bermunculan generasi yang sholih dan sholihah. Tapi jika permasalahan ini tidak di diutamakan. dikesampingkan pembahasan-pembahasan yang seperti ini tidak pernah dikaji. Ya, enggan untuk mengkajinya. Ya tentunya yang namanya kita mengkaji ilmu dengan kondisi kita yang selama ini mungkin kurang ilmu, banyak poin-poin nanti yang di sini itu kena terhadap diri kita. Banyak malu sendiri kita kalau apa membaca ini kadang-kadang saya enggak seperti itu ya aduh kena lagi saya ya nah sudah terlanjur gimana ya, ya. terkait pembahasan masalah nama dibahas di sini aduh nama sudah terlanjur ya itu sudah dulu dia mengatakan ini nama sudah paling bagus ternyata di sini salah ya? luar biasa sabar ya? kita ingin namanya evaluasi itu ingin mengulang apa yang telah kita lakukan ini menjadi lebih baik ya dan bukan salah satu ciri khusus orang yang beriman itu yang Selamat dari kesalahan Bukan Bukan termasuk Salah satu tanda orang yang beriman Yang gak punya kesalahan, gak punya dosa Gak pernah khilaf Gak pernah tergelincir Bukan, orang yang beriman Adalah seorang Yang apabila Dia terjatuh ke dalam kesalahan Dia teringat Allah Ingat kepada Allah Akan dosa-dosanya lalu kembali bertaubat kepada Allah dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Ini diantara cirang beriman, mereka lah para sahabat Rasul. Rasulullah anhum ajma'in sebagai cerminan kita, bagaimana mereka. Barhuwfiqum. Insya Allah kita akan membaca salah satu risalah ringkas dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Salah seorang Dosen Fakultas Hadith Di Jami'ah Al-Islamiyah Jajaran Ulama Kibar Di masa ini Dan beberapa kali beliau hadir Pada daura nasional Yang diadakan Oleh Yayasan Syariah Yang dibina oleh para asatidah Ahlus Sunnah di Indonesia ini kurang lebih mungkin dua kali dia hadir di Indonesia. Nah, Ikhwanifiddin Azza Allah wa Iyakum. Kitab ini diberi judul dengan Hukukul Awlat adal Aba' wal Umahat. Hukukul Awlat yakni hak-hak anak hak-hak anak terhadap ayah dan ibu atau para ayah dan para ibu. Nah. Setelah beliau bismillahirrahmanirrahim setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah beliau lalu kemudian menyampaikan mukaddimah pendahuluan. Qala fa inni ahmadullaha ilaikum alladzi la ilaha ghairuh sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa taala di hadapan kalian yang dia tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan dia wala robba siwahu dan tidak ada robb zat yang menciptakan yang mengatur yang menguasai alam semesta ini selain dia an hayya alana hadal liqa saya memuji Allah dikarenakan Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan memberikan waktu pada pertemuan kali ini walladzi narju minhu jalla wa ala dan yang kami harap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi memberkahi kita semuanya dan kalian dalam pertemuan ini wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma' inna doa dan kita memohon kepada Allah azza wajalla agar memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan sesungguhnya rabbu adalah maha mendengar dari doa-doa kana -doa. antuliba ilayyal kalam aula masalatin au maudhuin yata'allaq bil mustama' bahwa aku diminta aku diminta untuk membicarakan seputar permasalahan yang bertemakan terkait dengan uh, permasalahan masyarakat mustama itu kemasyarakatan membahas permasalahan masyarakat secara umum Lil hajati ilaihi tentunya karena kebutuhan akan pembahasan itu. Wa laftil andhari dan pan, banyaknya pandangan-pandangan terhadapnya. Wa al-ikhtiyaru 'ala mawdu'in yata'allaqu bihadzal maqam dan pilihanku terjatuh pada tema yang terkait dengan pembahasan kali ini ala wahwa yaitu pembahasan min huquqil aulad alal aba wal ya. yaitu pembahasan tentang hak-hak anak-anak terhadap para orang tua para ayah dan para ibu ya. jadi syekh di sini Diminta, sebenarnya ini adalah Risalah dari Muhaburo ya, Muhaburo Ceramah beliau Yang beliau sampaikan Melalui radio Beliau sampaikan Melalui radio Pada pelajaran-pelajaran Assalafiyah ya, Di antaranya adalah Mirosul Abiyah Nah Yang pada akhirnya ceramah beliau ini lalu kemudian dibukukan seperti ini. Ya. Sehingga uh, kita simak baik-baik pembahasan kali ini dan insyaallah juga di sini ana tambahkan beberapa penjelasan dari para ulama yang lainnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghofari jika itu membutuhkan tambahan penjelasan. Ikhwani fiddin 'azza niyallahu wa iyyakum kita mulai antum melihat kalau yang punya kitabnya antum lihat halaman 6. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, "Wa la syakka ayyuhal ikhwah annal 'alaqata bainal auladi wa aba'ih hi Tidak diragukan lagi. Wahai saudaraku bahwa keterkaitan antara anak-anak dan para ayah keterkaitan keterikatan ikatan antara anak dan ayah hubungan anak dan ayah itu sangat kuat wa bihikmatun minallahi azza wajalla ikatan itu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala Nah no. atas seorang hamba yang beriman. Tazharu hadhil alaqa liman taammalal Qur'anul Karim was sunnatal mutahhar. Akan terlihat sangat jelas ikatan antara ayah dan anak atau ikatan antara anak dan ayah bagi siapa yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Al-Mufahharah. Ikhwani din, 'azza wa yakum. Dijelaskan di dalam kitab At-Tarbiyah fi zamanil fitnah. Pentingnya pendidikan di masa-masa fitnah. Pencerahan dan nasihat dari Asyikh Ali bin Yahya Al-Hadadi beliau menyatakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak ini bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala beliau menyatakan min wujuhin ni'mati fiha diantara bentuk nikmat apa sih yang dimaksud dengan nikmat antara keduanya maksudnya bagaimana annahum zinatun bahwa anak itu merupakan zina, apa zina itu perhiasan, ya. Nah, fiha dilhayati dunia, perhiasan yang ada dalam kehidupan dunia ini, nah, senakal-nakal anak apapun, ya, itu menyenangkan bagi kedua mata orang tuanya, bagi hati kedua orang tuanya. Kalau dia safar, kalau dia pergi yang dikangenin itu anaknya. bener enggak? Kangen dengan anaknya. dilihat saat anak siapa? Ya anak sendiri dan anak mertua. Ya. Luar biasa. Yang dikangenin anaknya luar biasa. Zinah, perhiasan, wa annahum aulul liabaihin selain perhiasan bagi kedua orang tuanya si anak ini si anak juga menjadi sosok yang akan membantu orang tuanya khususnya ayahnya nah wa ummahatihim dan akan membantu ibunya fahum farhatun wabhajatun 6 fi sughrihim wa aunun fi kibarihim mereka adalah kesenangan, bahja, dan kebahagiaan ketika merasa mereka masih kecil-kecil. Dan pertolongan, bantuan ketika mereka sudah besar-besar. Kalau masih kecil, lucu, senang kita. Nah, kita melihat dia, kita ketawa, dia pun juga ketawa. Masih kecil, lucu. Nah, ketika dia dewasa yang paling sering disuruh-suruh pasti anaknya. Cuma nyuruh ngambil air saja, mungkin dia bisa ya untuk ngambil sendiri, tapi karena ada anaknya, anak, ambilkan air. Si anak juga kalau fitrahnya bersih langsung dia berangkat. Senang dia membantu orang tuanya itu anak fitrah yang sudah masih bersih. Ya. Orang tuanya minta apa langsung dia berangkat. Barakallahu fiik wa maut ternyata kebahagiaan menyejuk kedua mata kita dan hati kita itu tidak hanya sebatas di dunia ya itu ba'dal maut setelah kematiannya idza kanu min auladin wa dzurriyyatin asbabi istimralil amali sholih kalau anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang salehin dan salihat maka anak-anak ini akan menjadi sebab berkelanjutannya ya berkelanjutkannya dan berterusnya amalan saleh yang akan dia dapatkan wastimraril ajri watsawabi ba'da an bil maut kelanjutan pahala dan ganjaran Setelah ia sudah terhenti. Ya. Si ayah sudah gak bisa lagi beramal soleh. Karena apa? Sudah mati. Karena dia sudah dikubur. Sudah selesai urusannya. Nah. Tidak ada kewajiban untuk beramal. Gak mampu lagi untuk beramal. Lalu dia dapat amalan dari siapa? Dari anak-anaknya yang solehin. Dan anak-anaknya yang soleha. Ikhwanul Fidain azzaanillah wa yaqum sehingga dari sinilah bila apa terkaitan Keterikatan antara ayah, ya, ayah ibu dan anak-anak mereka itu sangat kuat. Tidak hanya di dunia, sampai meninggal pun mereka juga masih terikat dengan anak-anaknya. Ikhwanul Fidain azzaanillah wa yaqum, kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al haditsu akhrajahu Tirmidzi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Hadits diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dan juga Muslim rahimahullah Rasulullah bersabda ida ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin Jika anak Adam meninggal dunia maka terputus sudah Amalan-amalan anak Adam tersebut Kecuali tiga perkara Yang pertama Sodakotun jariyah Sodakoh Dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT Yang terus termanfaatkan ya, Selama sodakoh yang diberikan tadi Dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka ketaatan dalam rangka ibadah dalam rangka beramal soleh terus dia mendapatkan ya ganjaran itu sampai dia di alam barzakh terus mendapatkan dia luar biasa nggak perlu khawatir Allah ganti yang lebih besar nggak perlu khawatir dari harta yang dia belanjakan justru harta yang dibelanjakan itu adalah harta dia tapi harta yang disimpan di tobo-tobo itu harta ahli warisnya. Kenapa? Karena habis nanti oleh ahli warisnya dan tidak dibawa mati. Tapi harta yang dia belanjakan ini harta yang sebenarnya akan dia nanti raih. Akan dia nikmati nanti di alam barzakh dia mil qiyamah. Ikhwani fill din, 'azza ketika harta itu disedekahkan ya, di ladang yang jariyah, jariah ini mengalir terus. Naam sedekahkan untuk masjid, masjid dibuat ibadah. Nah, ditegakkan tauhid di sana, disampaikan di sana al-halal, disampaikan di sana, dijelaskan di sana perkara-perkara yang haram untuk ditinggalkan. Dibacakan masjid tersebut Al-Qur'an, dijadikan belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menyetorkan hafalan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an Maka terus mengalir harta itu ya ganjaran itu sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau menghitung-hitung usia kita, sekeras apapun ibadah yang kita jalani, ya, paling banter sudah kurang dari 100 usia kita itu. Nah, sedangkan kita harus menjalani hari-hari yang di sana adalah hari-hari yang sangat panjang di negeri akhirat. Hitungan satu harinya 50 ribu tahun hitungan dunia. Enggak sampai kita usia kita. Maka bagaimana cara kita menghadapi 6 hari-hari yang sangat mengerikan tersebut dengan beramal saleh? Di situ Allah memberikan kelapangan, memberikan keluasan, memberikan kasih sayangnya yaitu seorang ketika beramal saleh ikhlas karena Allah Azza wa Jalla Apalagi dia mensedekahkan Berbagai macam bentuk hartanya Untuk ketaatan kepada Allah Akan terus mengalir itu Sampai dia di alam berjanda Tidak bisa beramal kembali Nah Ikhwanifid din azzan ya Allah wa iya'kum Kemudian Perkara yang kedua Adalah ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu sini adalah ilmu syari i. bermanfaat ya ini diamalkan oleh orang yang mempelajari yang ketiga adalah waladun soleh yaitu anak yang soleh yang terus mendoakannya maka doa anak yang soleh tersebut akan sampai kepada dirinya dan itu adalah hasil dari payah orang tuanya Ikhwani fid din azzani Allah wa iya'kum Kita lanjutkan Kala Najidu wa siyatullahi subhanahu wa ta'ala bihin Maka Orang yang memperhatikan Al-Quran Dan sunnah Al-Mumahara Sunnah yang suci Semisal kita mendapati wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka faqala yusikumullahu fi auladikum Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian Wa ma'lumun annal wasiyata innamata kunu fi amrin muhim wa li amrin lam muhimmin innamata amrin muhim wa li dan ma'lum yang diketahui bahwa wasiat itu hanyalah untuk perkara-perkara yang penting dan untuk tujuan yang penting. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat yuzikukumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Apa yang dimaksud berwasiat tentang anak-anak kalian? Jaga anak-anak kalian itu. Ya. Bimbing anak-anak kalian itu. Arahkan anak-anak kalian. Itu maksudnya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bukan wasiat dari mertua bukan wasiat dari orang tua wasiat dari Allah pesan dari Allah agar para orang tua benar-benar memperhatikan anak-anak mereka wa aidan dan juga najidu anna anbiya Allahi taala qatamatsalu akhlafen azimah fi qiyamihim bi haqqi abaihim kita juga mendapati di dalam Al-Quran dan Sunnah Bahwasannya para Nabi-Nabi Allah Azza wa Jal Telah mempraktekkan dan menampilkan akhlak yang agung Dalam menjalankan atau dalam Barakallahu fikum menjalankan wasiat mereka tersebut Dengan apa? Menjalankan hak-hak ayah-ayah mereka wa da'watihim khair dan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Fa Ibrahim alaihi salam maka contoh Ibrahim alaihi salam ya Nabiullah Ibrahim Abul Abdiy qali abihi beliau berkata kepada ayahnya. Di sini Sheikh menjelaskan bagaimana kuatnya ikatan antara ayah dan anak. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ternyata ayah dan anak itu ada hubungan yang kuat. Tidak hanya sebatas pemberian naf nafkah, saja si ayah menafkahi anaknya, sebatas itu saja kewajibannya tidak. Ternyata dalam perkara agama pun itu ada ikatan yang kuat. Si anak dan si ayah, si ayah dan anak pun juga seperti itu. Contoh disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu yang dialami Nabi Ibrahim alaihi salam abihi berkata kepada ayahnya kama haqqallahu subhanahu wa taala sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an itu mencakup tiga perkara kisah-kisah ya, kemudian tauhid akidah dan yang berikutnya adalah hukum-hukum. Makanya surat Al-Ikhlas ya. Tahu surat Al-Ikhlas? Abu Khadijah? Baca surat Al-Ikhlas. Iya. Qul ahad. Biasanya kita nyebutnya surat ulhu Ya. Yeah. Ya. Yeah. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Paham dong? Coba. Ada lagi surat. Baca surat An-Nasr. Nah, buat sekarang. Surat An-Nasr. An-Nasr, An-Nasr. An-Nasr. An ada rohnya, ada rohnya an bukan An-Nasru -nasr. an An-Nasru ha? ha? Itu surah apa? an -nas. Yang anda tanya, an -nasru. Ada rohnya an -nasru. Ah. Nah. Coba jangan tunduk. Eh. Ehsan. Ehsan. Ehsan ini KM 10. Eh kan 11. Apa? Ini merenggangkan saraf-saraf yang kaku. Ya jam-jam segini jam-jam rawan jam-jam yang sangat sulit bagi pengajar untuk berupaya agar muridnya itu melek itu jam segini nih nah. eh. An-nasru surat An-Nasru an nasr an kalau gak bisa tetangganya Rahmat Rahmat Rahmat ada dua ini, depan belakang Belakang Rahmat yang dah pilih yang mana dulu anda Rahmat ini dah Pak Rahmat ayo ya An Nasru itu surat ida aja An Nasruo bukan Pulau di An Nasru itu nama dari 100 surat dalam Alquran An Nasru. Nah, barakallahu fikuh, surat kulhu tadi, itu sepertiga dari Al-Quran. Apa yang dimaksud sepertiga dari Al-Quran? Membahas tentang Tauhid. Paham ya? Dalam pembahasan Al-Quran itu, ada perkara Tauhid, hukum-hukum, dan kisah-kisah. Di sini, Sheikh menjelaskan kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi dengan ayahnya Azar. Allah Subhanahu wa berfirman wa id qala ibrahim li abihi asnaman alihan inni araka wa qaumaka fi dholalim Dan ingatlah Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Ya, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sesembahan? Apakah engkau telah menjadikan patung-patung itu Tuhan? Tuhan, sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayahku. Dan juga kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini bentuk ikatan anak dengan ayah, yaitu si anak. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menasehati ayahnya, ingin menyelamatkan ayahnya dari kekekalan di neraka jahanam, ingin menyelamatkan ayahnya dari yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wataala. Wajib seorang anak menasehati orang tuanya, tentunya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang santun, bukan bentak-bentak. Wakala ya. fi mawdiin akhir Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman di tempat yang lain Wadhuur fil kitab Ibrahim Inna hukam nasiddekan nabiyah dalam Al-Maryam surat Maryam, surat Maryam. Ya. dan ingatlah di dalam alkitab tentang Ibrahim Kana innahu kana siddiqan nabiyah. Sesungguhnya Ibrahim merupakan seorang siddiqan yang jujur nabiyah dan seorang nabi. Ini kita disuruh baca surat Maryam. Kenapa? Di situ ada kisah Nabi Allah Ibrahim. Ith qala li abihi ya abati lima ma la yasma'u wa la yubsir wa la yumni'ankah syai'ah. Ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ini boleh memanggil ayah dengan abati. Biasa disebut dengan abah. Ya, abah, abah, abi boleh, abah boleh. Abati ini nilainya lebih tinggi, tingkat bahasanya, jadi yani tingkat sastranya lebih tinggi kesopanannya lebih tinggi dibandingkan Abi abadi ayahku saya ya barakallahu fikum ya abadi lima ta'amudu yasma yasmah wahai ayahku kenapa engkau beribadah, menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar wala yumsir dan juga tidak bisa melihat wala yuhni angka syai'ah dan tidak bisa mencukupi engkau Sedikit pun Diingatkan Ini Nasihat anak kepada ayahnya tentang Tauhid Difahamkan bahwasannya yang bisa Mendengar, yang bisa melihat Mengabulkan semua apa yang diminta Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Bukan berhala-berhala itu ya, Sekali lagi berhala-berhala itu Bukan jelmaan Danesah Bukan Tau Ganesa Gajah yang ber, tubuh manusia Bukan jemaan Hanoman, Asnaman patung-patung yang ada di masa itu Nabi Muhammad Ibrahim Itu zamannya setelah Nabi Nuh A.S Pada zaman Nabi Nuh Berhala-berhala itu merupakan jemaan Monumen miniatur dari orang-orang soleh, ya, bukan kerah, ya, barakallahu fikro. Orang-orang soleh dijadikan patung disembah. Disembah dalam rangka apa? Apakah dia meminta-minta kepada patung itu, ataukah gimana? Dijadikan perantara agar doanya kepada Allah lebih diterima. Nah, ini dalam surat Maryam ada kandungan tauhid. Coba jangan jadikan surat Maryam itu ya alat untuk meminta kepada Allah agar anaknya yang akan dilahirkan itu cantik seperti siti Maryam. Ya. Orang dipeseni sama orang tua tua kamu kalau pas lagi hamil ya kalau ingin anaknya ganteng baca surat Yusuf ya para khawabeek. Kalau ingin anaknya cantik baca surat Maryam. dibuat kayak gini Al-Qur'an. Bagaimana dia akan tahu kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting ini? Terkait dengan tauhid, terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan akhlak. Bagaimana dia tahu? Nah, Ikhwani fid din 'azza ni Allah wa iyakum. Wa najidu fil Qur'ani aidan khithabatu ba'dil anbiya dan juga kita mendapati di dalam Al-Qur'an percakapan dialog-dialog sebagian para nabi alaihi ya, mushallatu wassalam di abnaihim dialog para nabi dengan anak-anak mereka ini manusia-manusia pilihan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala pasif pesan manusia pilihan itu kepada anaknya. Kita-kita ini enggak terpilih ini. Kalau mesti anaknya itu apa? Apakah sama dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa yang mereka diutus oleh Allah sebagai teladan untuk kita? Ya. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Fi dhoyatin minal husni wal isfaqi alaihim." Dalam puncak kebaikan dan kelembutan mereka terhadap putra-putra mereka yang demikian itu Allah sebutkan am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal maut id qala li Ma matakbuduna min ba'di wahai Muhammad Nah apakah kalian menyaksikan ketika yaqub nabi yaqub hadara yaqubal maut nabi yaqub ketika diambang kematiannya ketika sedang diambang kematiannya sudah mau meninggal sudah sekarat. Dan nah. ilkalalibanihi beliau berkata kepada anak-anak mereka pesan kepada anak-anaknya dikumpulkan anak-anaknya. Ma'cakbudu naminbak di apa yang kamu ibadahi nanti setelah aku meninggal. Ya. Pesannya itu bermakna tauhid. Diingatkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diingatkan dengan hartanya. Nah, kebun yang di sana itu nah, tolong diurusin nah. Kalau enggak, itu enggak akan menghasilkan. Itu. Enggak, itu bukan itu yang dipesan. Ya. Nah, itu sepeda ontel itu, itu harta bapak kenang-kenangan anak jaga ya. Ya yang nanti akhirnya nanti Allah oh itu dimasukkan museum oleh anaknya yang di apa? yang dikatakan oleh Ya bu. pesannya apa? Ma ta'budu namil ba'di apa yang kamu akan ibadahi sepeninggal lalu mereka mengatakan anak-anaknya na'budu ilahaka kami akan beribadah kepada Tuhanmu. wa ilaha aba'ika dan akan beribadah Dan kami akan beribadah Yang diibadahi ayah-ayahmu ya. Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaq Yaitu mereka adalah Ibrahim Ismail Dan Ishaq Jadi yani Ya'ub Di antara keturunan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim Itu memiliki Dua istri Yang pertama namanya Hajar yang kedua enam yang pertama namanya Saroh, yang kedua Hajar. Hajar merupakan hadiah dari seorang raja ketika itu. Dari Saroh enam terlahir anak yang bernama Ishak. Dari Hajar terlahir anak yang bernama Ismail. Terpisah keduanya dengan jarak yang sangat jauh. Nam Saroh tinggal di negeri Syam. Hajar tinggal di Jaziratul Arab ya. Hajar bersama Putranya yang bernama Ismail Sehingga uh, Siapa? Saroh dengan anaknya Yang bernama Ishak ini Menurunkan keturunan-keturunan Dari para nabi dari kalangan Bani Isra'i Yusuf, Musa, Isa Dan lain-lain Adapun Ismail Bin Ibrahim di antara keturunan yang menjadi nabi adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Selain Nabi Ibrahim disebut sebagai abul abul anbiya, ayahnya para para nabi. Artinya keturunan-keturunan beliau banyak yang diangkat sebagai nabi dan juga rasul. Ikhwani fid din, azza wa yakum qala la ilahan wahida wa nahnu lahu yaitu Tuhan yang satu, sesembahan yang satu dan kami kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun berserah diri. Nah, ikhwani fill din 'azza ya Allah wa iyyakum. Wa qala Ibrahimul Khalil li Ismail. Juga ucapan dialog Nabi Ibrahim kepada putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Ya ini satu kisah yang Barakallahu fikum Dijadikan oleh musuh-musuh Islam Sebagai Peristiwa-peristiwa Yang Menampakkan kesadisan Nabi Ibrahim Ya propaganda Yahud Propaganda kaum Putih menyatakan Bahwa Ayat ini ya, Kisah Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk atbah menyebelih Nabi Ismail. Nah, termasuk diantara uh, peristiwa yang sadis menurut mereka. Bagaimana Nabi Muhammad Ibrahim mengalami hal ini? Kata Nabi Muhammad Ibrahim dalam Al-Quran. Ya Bunaya, wahai anakku tercinta. Bunaya ini juga salah satu sasrah yang sangat tinggi. Bunaya. Wahai anakku, sesungguhnya aku arafil manami Melihat di dalam mimpi Mimpi kenabian Atau mimpi seorang nabi itu hak Wahyu ya. Mimpi para nabi itu adalah wah, wahyu Tapi kalau mimpi kita Bukan wahyu Nah, Sehingga enggak boleh kita Berdalil dengan mimpi Di hati Sekarang ini banyak orang berdalil dengan mimpi Ya tapi mimpiku menyatakan demikian. Ya. Kemarin semalam aku mimpi. Aku mendapatkan itu sudah aku jalani mimpi itu. Ya. Nah, yang masih berdalil dengan mimpinya adalah Amsu. Barallahu fihi. Fala arafil manam, aku melihat dalam mimpiku anni adbahuka, sesungguhnya aku menyebelih Fa furmadza tara. Bagaimana menurutmu ya? Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Diajak berdialog. Barakallahu fikum ikhwani filldin, 'azza ja Allah Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh tentang ikatan yang sangat kuat antara anak dan ayah juga disebutkan dalam surat Luqman 6. Nah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ikwanul din, azanillahu wa iyyakum alkhulasa. Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan di awal hingga yang terakhir dari ayat surat Luqman ini di sini menampakkan dan menunjukkan kepada kita Ikatan orang tua dengan anak Atau anak dengan orang tua itu sangat kuat Sehingga perkara yang salah dan keliru Ketika orang tua membiarkan anaknya Acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya Demikian juga sang anak Tidak dibenarkan Membiarkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya Dari kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah Tentunya sikap orang tua terhadap anak, ya, tidak bisa disamakan dengan sikap anak terhadap orang tuanya. Ada adab-adab tersendiri. Barakallahu fiqur. Gak boleh kemudian Iya ayah seperti itu, aku ya seperti ini, ndak? Nah, anak terhadap orang tuanya ada adab tersendiri, ya ketika berbicara tidak boleh bagi dia untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan walaupun ringan. Apa itu? Yang disebut dengan ufin. Ufin ya, ufin itu kata-kata yang menyakitkan tapi ringan sekali. Paling ringan itu enggak boleh. Wala taqullahu jangan kalian mengucapkan kepada kedua orang tuamu uf. Contohnya apa? ketika disuruh anak. Nak, itu coba sapu itu di halaman rumah itu kotor sekali. Ah. Ah, enggak, enggak, enggak. Ini ringan. Ah. Aku masih main. Ini enggak boleh, ya. Paham toh anak-anak? Paham enggak? Anak-anak. Nah, enggak boleh kalau disuruh orang tuanya. Nah, coba itu sapu Atau ambili sampah-sampah yang di depan itu Masukkan ke tempat sampah Apalagi kalau mengucapkan Ambil ini gak tahu Aku kan baru main Nah, ini gak boleh ya Dosa Lalu gimana kalau disuruh? Langsung diambil sampahnya Yang paling banyak itu yang menang Yang paling banyak itu yang pintar Anak soleh Demikian Nanti dicuci tangannya Nanti minta sama orang tua pempek Kalau sudah bersih Gak apa-apa dikasih ya? Gak minta malah akan dikasih Kalau Apa? nurut dan taat sama orang tuanya Demikian Gak boleh walaupun ringan Ini adab anak terhadap orang tuanya Barakalawakum Insyaallah kita akan lanjutkan nas-nas yang terkait dengan sunnah yang menjelaskan kepada kita ikatan yang sangat kuat antara orang tua dengan anak-anaknya dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.